Bersama AVS Lamongan Suting Bersama Ramayana Ada Arneta Adela b a j e n g Meduro s u m u n g g o